Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli wa sallim salli wa Ala Muhammadin Ala Muhammadin fi si kulli lahzatin abada Fi kulli lahzatin abada Adadana 'amillah Fi kulli lahzatin abada Faqali Faqali Allahumma akrimna Allahumma akrimna bi nuril fahmi bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatir wahmi min dulumatir wahmi waftah lana Abu Albar Rahmatik, Mansur Alina, Ikmatik, Ya Alhamdulillah. Allahumma innana as'aluka, Fa'haman Nabiin, Wahidil Mursalin, Wa Ilhamal Malaikatul Mukaarabin. Allahumma 'azzinnah bilalmi, Wazeenah bilhilmi, Wa Akrimnah biltaqwa, Wa Jamilnah bil'ainfiyah, Ya Rabbana, Adina, Min ladunka rahma, Wa'allimna, Min ladunka ilma, Subhanaka, La ilma lana, Illama alamtana, Inna ka anta al-alimul hakeem, Sallallahu, Ala seyyidina Muhammadin, Wa ala alihi, Wa sahbihi wa sallam, كنا بشه بسم الله الرحمن الرحيم نبدا يا دوستار بيكم جميعا سيدنا محمدين والاله وصحبه اجمعين المؤلف رحم الله تعالى نافعنا بذي وبقوله في الدارين امين ما زلنا في Kan Abu Syeikh al Imam al Ajal Samsul Imah al Helwani Fakih Iran Yabi al Helwa, wakana yukul fujahah min al Helwa, waeqol udhu li ibni, fabi barakatijudhih, waatikadhhih, wa shafakatih, watadarrihi, naal ibnuhum manar. sebagaimana sebelumnya dijelaskan Bahwasanya seorang yang akan mencari ilmu itu Membutuhkan kepada Rasmal Harta Untuk kehidupannya Untuk membeli keperluannya Baik keperluan dirinya Maupun keperluan belajarnya Begitu pula kelak Tadkala dia sudah menjadi seorang Alim Selesai dia sudah selesai belajarnya Maka hendaknya dia Memodali dirinya dengan sebuah pencarian Sehingga tidak tampak dia itu Meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain Dan kalau sudah dia itu menjadi seorang yang Mempunyai pemasukan maka hendaknya mengamalkan dengan ilmunya dengan cara dia tidak ba bakhil. Nah, karena bakhil itu gharibun minannar, baidun minalloh, baidun minannas, baidun liljannah. Jadi orang yang bakhil itu dekat kepada api neraka, jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari sur surga. Nah, ini ceritanya contohnya Abu Syah Al Imam Al Ajjal Shamsulaimmah Al Hilwani. Imam Hilwan ini imam yang sangat terkenal. Seorang yang alim tapi di samping itu juga dia mempunyai kekayaan. Di mana beliau menjual permen. Jadi halwa itu adalah sesuatu yang manis dijual. Kan? Wakana yudhurgaham alhalwa dan adalah beliau selalu memberikan kepada para ulama, para fogoha daripada dagangannya itu dan setiap kali memberikan dagangannya itu kepada para alim itu atau para fakih itu, Dia berkata, tolong doakan ya buat anakku. Nah, jadi pemberian itu adalah juga wasilah untuk mendapatkan pemberian yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud daripada firman Allah yang berbunyi wabtawu ilaihil wasilah. Hendaknya kalian semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharapkan pemberiannya Allah. Untuk mendapatkan apapun Yang berada di sisinya Harus melalui wasilah Kalian akan menjadi wa'alim Bisa caranya bagaimana Harus melalui guru wasilah Kalian ingin mendapatkan FUTU bisa, gimana caranya Supaya cepat Wasilahnya itu adalah guru dengan kita berkhidmah Kepada mereka Jadi semua ada wasilahnya Ada yang wasilahnya orang tua Ada yang wasilahnya akhlak yang baik ada yang wasilahnya ber, Berbuat baik kepada orang tua Ataupun kepada para solihin Para awliya, guru dan sebagainya Nah itu semua wasilah untuk menggapai Apa yang kita inginkan Dan begitulah caranya. gak mungkin kita itu bisa langsung Memang ada yang langsung Tapi jarang yang seperti itu Bahkan itu adalah Perintah Allah SWT Oleh karenanya. Ini Al-Imam Halwani ini dia ingin anak-anaknya didoakan. Caranya bagaimana caranya menggunakan dengan sesuatu yang menjadi tabiatnya manusia. Tabiatnya manusia itu senang ketika orang lain berbuat baik kepadanya. Itu sudah tabiatnya manusia. Ketika kita doakan orang senangnya bukan main. Ketika orang itu berbuat baik kepada kita senangnya bukan main. Ketika kita diberikan hadiah oleh orang itu maka senangnya bukan main. Maka kalau kita diberikan hadiah, maka orang yang semacam itu kalau baik akhlaknya pastinya dia akan membalasnya. Paling tidak dia akan mendoakannya. Nah, itulah yang dijadikan sebagai wasilah oleh Imam Halwan ini untuk supaya anak anaknya didoakan Dan ini biasanya digunakan oleh orang-orang dulu sekarang sudah jarang yang semacam ini saya masih ingat saat masih ingat bagaimana Abu Yahya Hasan itu sering datang ke masale tanggul sering datang kepada para awliya bawa-bawa sesuatu kemudian minta doa untuk anak-anaknya dan alhamdulillah berkat doa-doanya orang-orang yang sholat itu kita menjadi orang yang masih bisa dikendalikan jadi itu semua berkat Orang tua yang meminta doa kepada Orang-orang soleh Atau orang-orang alim Atau orang-orang wali nah, Jadi jangan pernah kita Tidak pernah meminta doa Jadi selalulah kita menjadi orang Yang melaksanakan perintahnya Nabi Untuk supaya meminta doa kepada orang lain Dan kalau minta doa Kepada orang lain Hendaknya jangan doa yang berkaitan Dengan apa yang dijamin oleh Allah Taala. Dunia Dijamin jodoh sudah dijamin nah, tapi minta ya tidak jamin, tapi tergantung pada usaha kita apa itu? minta keberkahan berkah itu adalah harus dengan usaha berkah itu bisa ditarabatkan dengan sebuah ketaatan, kita minta harta yang barokah, ilmu yang barokah, anak yang barokah, jodoh yang barokah, membahagiakan tapi jodohnya itu sendiri sudah ada Harapannya itu sendiri sudah ada Kalau kita minta sesuatu yang semacam itu Ya sama saja seperti kalau sekarang Dari sekarang Satu jam setengah kita isi dengan minta Dan berdoa kepada Allah Ta'ala Doanya apa? Ya Allah minta sarapan pagi ini Minta sarapan pagi ini Minta sarapan pagi ini Gimana kira-kira? sia siap atau tidak? Pasti dapat kok Pasti dapat Tapi kita ya Allah Minta keberkahan dalam sarapan pagi ini Boleh? Tapi sarapannya sudah ada Pasti kita dapatkan nah, Jadi orang dahulu itu Kalau berdoa atau kalau minta doa Itu untuk anak-anaknya Untuk urusan Akhiratnya Paling-paling kalau untuk dirinya babe, Minta keselamatan Dunia akhirat Tolong doakan Supaya hidup ini berkah Kan beda Dengan kebanyakan orang sekarang ini Lalu itu datang minta doa Tolong bu, minta air, tuku biar payu Biar dapat jodoh cepat Supaya dapat anak Supaya riskinya tambah Lancar nah, Jadi itu semua berkaitan dengan dunia, dunia, dunia Lupa dia akhiratnya Lupa dia bahwasanya yang menyenangkan itu bukan nominalnya Tapi keberkahannya yang membuat bahagia itu Banyak uang, tapi tidak membayarkan Buat apa? Karena tidak ada keberkahannya Oleh karena, Kalau kita ingin semuanya barakah Harus melalui ketaatan Ketaatan itu merupakan wasilah Untuk kita mendapatkan keberkahan Itulah maksudnya Wabdahu ilaihil wasilah Jadi semua harus ada wasilahnya Nah ini lihat bagaimana Imam Halwani ini Beliau memberikan hadiah kepada para ulama Walaupun hadiahnya itu berupa manisan untuk apa? Supaya doakan anak-anaknya Mendoakan anak-anaknya Bukan mendoakan dirinya Karena anak-anak ini adalah sebuah investasi Kalau anak-anaknya berhasil menjadi orang alim Beruntung dia Kenapa? Sebaik-baik investasi yang dimiliki oleh manusia Adalah anak Sebaik-baik investasi Karena kalau berupa harta investasinya Baik itu dibangunkan sebagai masjid Dibangunkan sebagai pesantren Dibangunkan sebagai darurat hitam Dibangunkan untuk keperluan Apapun juga selama digunakan Dapat pahala jariah Walaupun dia sudah meninggal Tapi kalau tidak digunakan Tidak ada pahala Tapi kalau anak sholat wajibnya dapat pahala sholat sunnahnya dapat pahala apa yang dilakukannya daripada moral yang baik, akhlak yang baik dapat pahala secara otomatis tanpa dihadiahkan tanpa dihadiahkan tidak perlu kita orang tua itu ketika buat anak itu harus ikhlas tidak, tidak perlu semua dilakukannya oleh anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya secara otomatis, oleh karenanya anak itu merupakan sebuah investasi akhirat yang terbaik. Tetapi sekali lagi, apa yang kita miliki itu hendaknya kita anggap sebagai titipan bukan milik kita. Karena kita tidak memiliki di dunia ini. Kita ini hanya dititipi oleh Allah taala. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk terus menerus Selalu mengingat dan membaca Firman Allah dalam Al-Quran Yang berbunyi Inna lillahi wa inna Apa artinya? Inna lillahi Inna itu sesungguhnya kami Kami itu semuanya Bukan sebagiannya Semuanya Dari mulai tangan kita milik Allah Mata kita milik Allah Kepala kita milik Allah. Hati kita pun milik Allah. Ruh kita pun yang satu-satunya juga milik Allah. Buktinya. Itu dia boleh memberikan. Biar tanganku saya donorkan kepada orang lain misalnya. Tidak boleh. Bukan kita tidak ikut memiliki. Buktinya nyawa kita adalah. Milik Allah kita tidak bisa memastikan kapan matinya. Kalau sudah datang matinya. Maka tidak mungkin lagi bisa kita undur maupun kita majukan. Karena itu bukan milik kita. Milik Allah. Nah, jadi kalau kita sudah semacam ini Yang namanya harta titipan Anak titipan Suami titipan Istri titipan Orang tua titipan Semuanya titipan Kalau sumpama titipannya itu diambil orang Yang menitipkannya Ya jangan marah Orang milik dia kok Itu loh maksudnya Jadi jangan pernah Kita menjadikan sesuatu yang dititipkan itu berada dalam hati kita Tidak yang dalam hati kita itu yang bukan dititipkan Siapa dia? Allah Siapa lagi? Rasulullah Siapa lagi cinta Kepada saudara-saudara kita Sesama muslim, itu dalam hati tidak apa-apa Tapi kalau dunia dalam hati Ditipan, bukan milik kita Kesihuan banyak orang yang tertipu sekarang ini Orang punya dunia Banyak, disangkanya itu Dalam miliknya, sertifikat itu Atas nama saya kok gitu. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad S.A.W. ya gulung-gulung Mali, mali, wama maluk. Kata Rasulullah, kita disinggung semuanya, disindir oleh Nabi. Berkata, Bani Adam, itu loh hartaku, itu rumahku, ini sertifikatnya atas namaku. Itu tanahku, itu gedungku, itu tambakku, itu ladangku, semuanya ku ku semuanya. Dinisbahkan kepada dirinya. Kata Nabi Muhammad SAW, menyindir orang yang semacam itu, wama maluk, yang mana hartamu? Ilham akal taufanait, kerana yang kamu makan sampai habis itu hartamu, atau lagi atau yang kamu pakai sampai usang itu hartamu, atau sedek taufanbleit atau yang kamu sedahkahkan dan itu kekal di sisi Allah itu hartamu. Selain itu apa kata Nabi Muhammad? Wa masih wadali kafada hibun atau riku Selain itu akan binasa, akan sirna. Ditipi orang, dicuri orang Kena api kebakaran Atau ditinggalkan untuk orang Coba lihat Tidak dikatakan oleh negara saham Ditinggalkan untuk keluarganya, anak istrinya Tidak, tapi untuk orang nah, Kenapa? Kebanyakan orang semacam itu Jadi bukan keluarganya Keluarganya itu harusnya Dia perhatian kepada Ayahnya, perhatian kepada ibunya Paling tidak, ini kan saya dapatkan Merupakan cuma-cuma kan Harta waris cuma-cuma tidak ya. Ada syaratnya kita dapatkan harta waris Harus bayar DP dulu gitu Enggak ya. perlu Ngicil dulu dari sekarang setiap bulan Nanti kalau sudah meninggal abahnya baru kita dapat Ada? Enggak ya. Cuma-cuma Misalnya ada satu orang kaya Datang ke pondok Daluluh ini Karena ridho kepada anak-anak santrinya Akhirnya masing-masing dikasih satu M Satu M misalnya Misalnya Walaupun sangat jauh misalnya Misalnya aja sangat jauh gitu Apalagi nyataannya Misalnya kalian semua dapat satu M Satu M Balas Gak ada pamrih Gak ada syarat Langsung diberikan Kepada kalian semuanya Kira-kira kalau saya minta 200 juta per orang Kira-kira dikasih gak? Ya sih, karena gak ada uangnya Jadi kalau ada uangnya belum tentu mau Apa bedanya Apa bedanya dengan kalau Sompam orang tua kamu kelak meninggal Kamu gak dapat warisan Melimpah banyak warisannya Semoga banyak gitu. Tuh amin kan Nah ini gak peduli Sama orang tuanya bahkan sekarang ini banyak Orang tua yang ketika Meninggal dunia Akhirnya didamprat Gara-gara tidak meninggalkan harta waris. Dasar orang tua yang enggak becus. Cari uang enggak bisa, sampai enggak meninggalkan apa-apa. Nah, ini anak muda sekarang ini. Jadi semua yang dipikirkan materi, materi, materi sampai kalau dia mati baru enggak mikirin materi. Cari jodoh yang ganteng, yang kaya. Selalu, apapun identik dengan materi, itu sekarang. Apa bedanya antara orang yang memberikan uang satu eng pada kalian atau orang tua kalian memberikan pada kalian Sekarang kalau sudah orang tua kalian meninggal dunia Kasih tahu sama ustaz sama tahu ada warisannya Misalnya kamu dapat 500 juta ya Sudah 100 juta taruh di pondok sini Mau gak ya kira, kira Jangan berkata dengan mulut besar Bohongnya juga besar Tapi dengan hati kecil Yang tidak akan berbohong Dia berbicara sesuai dengan keadaannya Kalau diliputi lawan nafsu kalau dikendalikan oleh setan seperti bola yang dipermainkan oleh anak-anak itu, tendang sana, tendang sini enggak bakalan dia mengatakan, oh, "Uih, aku mau mau bantu pondok." Nah. Begitu meninggal abahnya, hitung-hitungan. Nanti kalau sudah sudah ini kan dari ayahmu. Ini kan balas saya sudah buat masjid aja ya. masing masuk kan diambil 50 juta. Ya kebanyakan 50 juta ada. Nah, itu enggak jadi. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Orang tuanya yang rugi, sian deh. Cari harta capek-capek ini buat anakku, buat anakku. Mana anaknya mau sadako? Jarang mereka mau sadako. Bor-bor mau sadako, ziarah aja enggak. Itu yang terjadi. Kenapa demikian? Salah siapa? Salah dirinya sendiri. Punya uang itu titipan, bukan milik dia. Titipan, modal untuk mendapatkan ridha Allah Taala. Kenapa nggak digunakan? Setelah meninggal baru kamu menyesal. Lihat bagaimana? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Khalifah Yang paling adil setelah Khalifah yang lima Itu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan Kemudian yang ke enam adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau ketika meninggal dunia Tidak meninggalkan harta sama sekali Beliau katakan Kalau aku tinggalkan harta Kalau harta itu digunakan oleh anakku Untuk berbuat maksiat maka aku juga nimbrung dalam dosanya. Kalau digunakan untuk kebaikan, Alhamdulillah, saya juga dapat pahalanya. Tapi kalau aku tinggalkan ketakwaan kepada mereka, maka aku yakin Allah kau memberi rezeki kepada mereka. Dan hal ini keadaannya sama seperti Abu Yahya Bahasan. Yahya Bahasan tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk anak-anaknya. Tapi, yang terjadi adalah tiga hari sebelum Yahya Bahasan meninggal dunia, dipanggil ya Ustaz, Habib Zain, kasih tahu, bahwasannya, Dengarkan baik-baik ya Pondok ini dibeli Bukan dengan uangnya orang semuanya Ada uangnya Abi Mobil dibeli bukan dengan uangnya Orang semuanya, tidak ada uangnya Abi Tapi dengarkan Abi berikrar Bahwa semua milikku Aku wakafkan untuk pesantren Saya tidak meninggalkan apapun juga Kepada kalian, tapi jangan khawatir Jangan kecewa Karena aku sudah meninggalkan, mewariskan kepada kalian ilmu Dimanapun kalian akan tinggal Kalian akan tinggal dalam ganah sejahtera Aman, tentram Dimuliakan orang Dan berkah Alhamdulillah Lihat anak-anak yang punya semua ada Mobilnya satu-satu, rumahnya satu-satu semuanya Padahal tidak meninggalkan harta nah, itu. Nah, itu yang untung Tapi yani tinggal mati, hartanya banyak melimpah apalagi ninggalkan utang juga ya habislah dia. Ruginya bukan cuma di dunia tapi dunia akhirat. Ingatkan orang tua kalian, biarkan investasi seperti itu bagiannya dia, haknya dia. Gunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kalau kita lihat itu loh hartanya ayah, tokonya berapa, tanahnya berapa, uangnya di rekening berapa, berapa yang sudah dibantukan? Berapa pernah bantu pondok? Berapa uangnya pernah menyenangkan orang alim? Yang dikatakan kalau menyenangkan orang alim itu adalah menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Berapa digunakan untuk menyantuni para yatim? Berapa digunakan untuk menyantuni para fukara dan masakin serta janda-janda? Apakah 2,5%-nya? Atau 1,3%-nya? Atau 30%-nya? Itu haknya dia 30% itu. Atau tidak sampai? Hasibu angfu sakung goblan. Itu hasabu. Hitung-hitunglah. Kalau kita sebelum nanti Di pada masyarakat akan dihisab oleh Allah Ta'ala Maka sebelum dihisab dihisap Kita hisab diri kita sendiri Kenapa mereka demikian Kenapa mereka hanya dalam cinta kepada dunia Kenapa mereka sampai melupakan Bahwasanya dunia itu adalah sebuah titipan Kenapa mereka harus melupakan Bahwasanya dunia itu juga merupakan Sebuah modal Yang harusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Tidak ada lain sebabnya satu Apa itu? kebodohan mereka dalam agama coba mereka mendengarkan hadis Nabi maka tidak mungkin mereka akan melupakan nasib mereka sendiri buat apa mikirkan orang lain orang lain itu tidak memikirkan kita buat apa kita menggunakan, membiarkan kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sementara kesempatan itu akan hilang juga kepada kita secara otomatis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali dalam wajah Al-Fursa Tamru Mar-Rossahab Fa'idah Zahabat Lam Ta'ud Faghtanimu Ha'gobla Al-Fawat Kata Imam Ali Yang namanya kesempatan itu Datang perginya seperti awan Kalau sudah pergi tidak mungkin kembal. kembali gunakan kesempatan yang ada Sebelum kesempatan itu hi hilang Semoga kita termasuk yang menggunakan kesempatan yang ada Kesempatan umur, kesempatan waktu, kesempatan titipan harta, kesempatan titipan jasmani, kesempatan titipan roh yang ada di kandung badan kita. Semoga kita menggunakannya dengan cara maksimal dan menggunakannya untuk meraih ridho Allah, meraih ridho Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan amal yang begitu banyak sehingga kita kia kita meninggal dunia sudah siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahazza wa Taala.